Assalamualaikum Siddharalun, berita pagi edisi hari ini, Kamis 9 Maret 2017, hadir kembali bersama saya Putra Nasution dan Ardian Syah. Disebut tidak peduli pada asrama, Pemkap Abdiya Bantah Tudingan Mahasiswa. Masa Desa Gubernur Aceh, usut kasus rekrutmen RSUDZA. Yusril Iza Mahendra sebut MK harus mengacu UUBA, tangani perselisihan Pilkada Aceh. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Rambia FM. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Blok Semawi, Radio Lausar 94,6 FM Aceh Tenggara, dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Blok Semawi. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Rambia FM. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya membantah tudingan Ketua Asrama Mahasiswa Abdiah Khali Suri yang menyebut pemerintah tidak peduli dengan kondisi asrama di Gampung Lam Gapang, Kecamatan Krung Barunajaya, Aceh Besar. Pemerintah mengklaim telah banyak membantu dengan menganggarkan dana untuk perawatan instalasi listrik, gedung, dan air. Dari Banda Aceh, Mas Rizal melaporkan. Demikian pernyataan yang disampaikan Kepala Kantor Perwakilan Aceh Barat Daya di Banda Aceh, Emil Salim. Sejak tahun 2016-2017, pemerintah kabupaten selalu menganggarkan biaya untuk perawatan instalasi listrik, gedung, dan air. Bahkan pada akhir tahun 2016 baru saja melakukan perbaikan pintu kamar yang rusak dan memasang mesin pompa air yang baru. Emil mengatakan selama ini Pemkap sudah menanggung semua biaya listrik dari tiga asrama yang berada dalam satu kompleks, yaitu Asrama Bantuan Aspirasi Anggota Dewan. Emil mengatakan selama ini Pemkap sudah menanggung semua biaya listrik, Dari tiga asrama yang berada dalam satu kompleks tersebut, yaitu Asrama Bantuan Aspirasi Anggota DPRA Al-Manar dibangun tahun 2009, Asrama Bantuan Pemerintah Arab Saudi dibangun tahun 2012, dan Asrama Bantuan PT. Pertamina Persero dibangun pada tahun 2013. Khusus Asrama Bantuan PT. Pertamina Persero yang tidak ada listrik hingga saat ini, Emil menjelaskan karena telah meledaknya trafometer di gedung tersebut. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah kabupaten telah menganggarkan biaya perawatan listrik dalam APBK 2017. Namun karena APBK 2017 diperbubkan, maka realisasinya menjadi terlambat. Dalun masa dari gerakan mahasiswa dan pemuda Aceh berdemo di kantor gubernur Aceh kemarin Mendesak gubernur Aceh Dr. Zaini Abdullah mengusut tuntas kasus rekrutmen tenaga kontrak rumah sakit umum daerah Dr. Zainul Abidin Banda Aceh yang diduga syarat kecurangan Dari Banda Aceh, Edi Fitriadi melaporkan Koordinator aksi Azrul Rizki mengatakan pihaknya menolak hasil rekrutmen RSUDZA karena telah berjalan di luar prosedur Rencananya peserta yang dinyatakan lulus harus mendaftar ulang pada 9 hingga 11 Maret 2017 mendatang. Azrul menambahkan, rekrutmen tenaga kontrak RSUDZA harus dilakukan ulang sebab masyarakat khususnya ribuan peserta tes tidak dapat mempercayai hasil tersebut. Selain itu, Masa juga menuntut Gubernur untuk mengadili siapapun yang terlibat dalam rekrutmen tersebut. Sementara itu, Kepala Birohuma Sedda Aceh, Franz Delian yang datang menemui Masa mengatakan, Saat ini gubernur bersama tamu nasional sedang meninjau lokasi penas KTNA di Lung Raya. Prans menambahkan gubernur sudah meminta penjelasan panitia tes dan akan menyampaikan hasilnya ke publik. Sudah telun, pengacara senior Indonesia Yusril Ihza Mahendra mengingatkan Mahkamah Konstitusi agar mengacu kepada UUPA yang tidak mengenal ambang batas dalam penanganan perselisihan hasil Pilkada Aceh. Dari Jakarta, Fikar Weda melaporkan. Ketentuan itu, sesuai dengan isi pasal 74 UUPA, tidak ada istilah pembatasan persentase dalam UUPA. MK harus mengacu ke Undang-Undang Aceh sebagai Lex spesialis. Sementara dalam Undang-Undang Pilkada yang berlaku secara nasional, ketentuan persentase tersebut diatur dalam pasal 158 bahwa permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dapat diajukan dengan ketentuan. Ketua DPR Aceh Tengku Muharudin secara terpisah menegaskan hal yang sama. Pihaknya akan segera menemui Ketua MK untuk menyampaikan hal ini bahwa Aceh punya ketentuan sendiri yaitu UUPA. Sebab sejak dari syarat pendaftaran peserta pilkada sudah mengacu kepada UUPA. Anda sedang mendengarkan berita utama Seram BFM. Sudarlun kapal bom ikan asal Sibolga, Sumatera Utara yang sedang beroperasi di sekitar Pulau Sarang Alu, Kecamatan Pulau Banyak Barat, berhasil ditangkap personil Satpol Air Polres Aceh Singkil kemarin. Dari Singkil, Dedi Rosadi melaporkan. Proses penangkapan kapal yang didalamnya terdapat puluhan botol berisi bahan peledak itu berlangsung dramatis. Pelaku ketika diserga polisi tidak serta-merta menyerah, malah justru berusaha menabrak speedboard petugas yang berukuran kecil dibanding kapal bom ikan. Ketika teriakan serta tembakan peringatan ke udara tidak diindahkan, timah panas pun diarahkan ke bodi kapal hingga memecahkan kaca ruang kemudi kapten kapal, barulah pelaku menyerah. Sementara itu kasat pol air Polres Aceh Singkil, Ibtu H. Sihombing mengatakan, sebelum berhasil ditangkap sempat terjadi kejar-kejaran sekitar sejam. Selain kapal, polisi juga mengamankan puluhan botol berisi bahan peledak, ikan sebanyak 800 kg, tujuh tersangka serta sejumlah barang bukti lainnya. Udarlun puluhan bidan pegawai tidak tetap yang bertugas di Kabupaten Aceh Utara kemarin berunjuk rasa ke kantor badan, kepegawaian, dan pengembangan sumber daya manusia setempat. Mereka mempertanyakan hasil tes calon pegawai negeri sipil bidan PTT yang hingga kini belum diumumkan. Dari Loksemame, Saiful Bahri melaporkan. Sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat, para bidan PTT yang menggunakan pakaian serba putih sudah berada di depan kantor BKPSDM Aceh Utara. Para bidan ini sama sekali tidak melakukan orasi di depan kantor itu. Mereka hanya menunggu ada pejabat BKP SDM yang keluar menemui mereka. Tidak lama setelah mereka tiba di kantor itu, sejumlah perwakilan bidan PTT tersebut diminta masuk untuk menemui Kepala BKP SDM Aceh Utara, Syarifuddin dan Kepala Dinas Kesehatan Aceh Utara, Dr. Mahrozal. Sejumlah bidan mengatakan pada September 2016 lalu Mereka bersama dokter gigi dan dokter umum yang juga berstatus PTT mendaftar secara online untuk mengikuti seleksi CPNS. Sekitar satu minggu yang lalu, para bidan PTT tersebut mendapatkan informasi bahwa hasil tes CPNS PTT di Kabupaten Biren dan Kota Lok sudah diumumkan. Karena itu mereka mempertanyakan kenapa Pemkap Aceh Utara belum juga mengumumkan hasil tes CPNS tersebut. Sudarlun Maladewa membantah tudingan oposisi yang menyebut bahwa pemerintah akan menjual salah satu pulau di wilayahnya kepada Arab Saudi. Tudingan ini mencuat di tengah rencana kunjungan Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz Al Saud pada Maret ini ke negara kepulauan di Samudra Hindia itu. CNN Indonesia melansir. Pemerintah membantah tuduhan bahwa Pulau Fafu telah dijual kepada satu entitas asing. Berikut bunyi pernyataan resmi kantor Presiden Abdullah Yamin. Dalam kunjungannya, Raja Salman berencana membawa proyek investasi bernilai miliaran dolar ke Pulau Fafu. Pemerintah menegaskan, fokus proyek besar itu adalah pengembangan fasilitas pariwisata mewah, bukan untuk menjual pulau tersebut. Tidak hanya Saudi, Maladewa menekankan, pemerintah juga menggait berbagai investor internasional lainnya untuk merampungkan agenda pembangunan ekonomi negara. Proyek di Fafu merupakan proyek multifase untuk membiayai investasi miliaran dolar, yang meliputi pengembangan perumahan kelas menengah atas dan beberapa resor wisata, serta pembangunan bandara. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian Berita Pagi edisi kami 9 Maret 2017. Berita siang Serambi FM hadir kembali setiap pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs kami di www.serambifm.com. Polo juga Twitter kami at SeramiaFM. Sederolun, wassalam.